Hvalače so, da se vrlo hari ini Selasa 18 Juni 2019 vrlo malam edisi. Hvalače PP terstipkan puluhan lapa PKL di Loksmawe. Priabiren ditangkap usai sebarkan video vulgar mantan pacarnya ke Facebook. Seorang personil Polres Aci Utara dipecat karena kasus narkoba.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 Zarlun Satuan Polisi Pamung Praja Loksemawe mengambil tindakan tegas menertibkan puluhan lapak pedagang di beberapa titik di kota itu selasa pagi. Lapak yang ditertibkan antara lain milik pedagang mainan serta pedagang ikan dan sayur yang jauh-jauh hari telah diingatkan. Sekretaris Satpol PP Loksmawe, Trisna hayati mengatakan sebelumnya Satpol PP telah menyurati dan memberitahukan kepada para pedagang agar tidak menjajakan dagangan dengan mengganggu fasilitas publik seperti kanopi yang menjorok ke jalan. Petugas pun mengambil tindakan dengan memindahkan paksa sejumlah lapak pedagang ikan dari pinggir jalan ke lokasi yang telah disediakan. Begitu juga dengan lapak pedagang sayur. Petugas mengangkut dan memindahkan lapak sekaligus membongkar kanopinya yang telah menjorok ke badan jalan. Namun salah satu pedagang ikan, Deni Julferi, memprotes tindakan penertiban yang dilakukan petugas. Ia keberatan untuk berdagang di tempat yang disediakan oleh pemerintah karena tidak ada pembeli. Ia juga menginginkan pemerintah menyediakan pasar sayur bersebelahan dengan pasar ikan. Jarlun Satuan Reserse Kriminal Polres Biren meringkus pria berinisial AU 31 tahun karena menyebarkan video vulgar milik mantan pacarnya berinisial Y 32 tahun ke akun media sosial Facebook. Penangkapan pelaku dilakukan Senin malam kemarin di salah satu warung kopi Rumah Sakit BMC Gampung Juli, Kilometer 1, Juli, Kabupaten Biren. Kasatres Krim Polres Biren, Ibtu Eko Randy Oktama, mengatakan video tersebut direkamnya saat Mereka video call pada 2017 lalu. Ketika itu status pelaku dan korban masih pacaran. Namun hubungan pelaku dan korban kandas. Pada 16 Juni 2019, korban menerima pesan WhatsApp dari pelaku berupa screenshot video vulgar milik korban. Karena pelaku sakit hati diputuskan korban, kemudian pelaku menyebar luaskan video tersebut di akun Facebook. Korban yang merasa dirugikan melapor ke reskrim Paul Resbiren. Menanggapi laporan ini, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap pelaku. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan. Darlun Beripka HS resmi berstatus warga sipil setelah ia dipecat oleh Kepolisian Republik Indonesia karena terlibat kasus narkoba. Prosesi pemecatan HS berlangsung Senin kemarin di halaman Polres, Aceh Utara. Kapolres, Aceh Utara, KBPI Iandris Rizkian Milyardin mengatakan Beripka HS diberhentikan terhitung 20 Mei 2019 lalu. HS diberhentikan karena terjerat kasus narkoba. Namun, prosesi pemecatan HS baru bisa dilakukan Senin kemarin dalam sebuah upacara di halaman Polres Aceh Utara. Pemberhentian tidak dengan hormat berib ke HS dilakukan secara in absensia karena ia sedang menjalani hukuman di rutan Aceh Tamiang atas kasus narkoba yang menjeratnya. Pemberhentian dilakukan setelah dilakukan berbagai proses dan kasus yang menjeratnya berkekuatan hukum tetap. Pada kesempatan itu, Kapolres juga berpesan kepada seluruh personil untuk menghindari pelanggaran hukum sekecil apapun. Kapolres juga meminta agar jajarannya dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun pria berinisial AS 33 tahun warga Desa Parapat Sepakat Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara ditangkap jajaran Sat Narkoba Polres Aceh Tenggara di rumahnya Senin kemarin pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Tersangka merupakan pengedar narkotika jenis sabu-sabu yang jadi target polisi. Kasat narkoba Polres Aceh Tenggara Ibda Andreas Ginting mengatakan, awalnya polisi mendapat laporan dari masyarakat jika tersangka AS kerap menjual sabu di rumahnya. Dari laporan ini, polisi melakukan pengembangan dan penyelidikan dengan mendatangi kediaman tersangka. Di sana polisi mendapati AS sedang menunggu pembeli. Tidak ingin buruannya kabur, polisi menangkap tersangka dan melakukan penggeledahan. Namun petugas tidak menemukan barang bukti sabu dari tersangka. Tidak berhenti di situ, polisi kemudian melakukan penggeledahan ke dalam rumah tersangka. Tim menemukan sebuah kotak berisi 11 paket sabu dengan berat 0,83 gram. Tersangka dan barang bukti kini diamankan di Mapolres Aceh Tenggara untuk pengembangan lebih lanjut. Sudah luncu Aceh buruk berupa gelombang tinggi dan angin kencang menyebabkan sejumlah nelayan di Loks Mawai tidak bisa melaut sehingga nelayan terpaksa menambat sejumla bot dan kapal motor di tempat pelelangan ikan pusung kota Loksmawe. Salah seorang nelayan, Ismail, mengatakan, sudah 4 hari nelayan di wilayah Loksmawe tidak melaut. Pasalnya gelombang laut yang tinggi, sehingga nelayan takut pergi melaut. Ismail mengaku, selain gelombang tinggi, saat ini bulan juga lagi terang, sehingga pendapatan nelayan juga minim, makanya sebagian besar nelayan memilih tidak melaut. Saat ini nelayan juga mengeluh terkait muara TPI Pusung yang mulai dangkal sehingga jika kapal nelayan ingin berangkat melaut harus menunggu air pasang terlebih dahulu. Nelayan meminta pemerintah mengeruk muara yang dangkal tersebut. Didalun kebakaran terjadi di Jalan Asia Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jamboaya Utara Senin malam kemarin. Api membakar 4 toko perabot di wilayah tersebut. Namun tidak ada korban jiwa dalam musibah itu. Kepala Divisi Pemadam Kebakaran BPBD Aceh Utara, Adharyadi mengatakan, kebakaran terjadi pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Api membakar 4 pintu toko. Petugas pemadam menerima laporan kebakaran mengerahkan 4 armada dari Pos Alubili dan Pos Landing ke lokasi. Kobaran api baru berhasil dijinakkan pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Petugas sempat kesulitan melakukan pemadaman karena api sudah lebih dulu membesar saat petugas tiba di lokasi. Dari keterangan saksi mata, awalnya api berasal dari lantai dua toko perabot Ocean milik Iskandar. Lalu api dengan cepat merambat ke toko mami perabot milik Martunis. Kebakaran diduga karena kosleting listrik, namun tak sampai menimbulkan korban jiwa. Belum diketahui berapa kerugian material yang menimpa para korban. Dari Inisrum, Serambi Tanjung Permais, sekian berita malam, edisi Selasa, 18 Juni 2019. Berita pagi Serambi FM, sejata dengarkan kembali pukul 7.00, v. Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambifm.com. Vodajiva Twitter at Serambi Zatlon, wassalam.